Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah المتطهرين والتوابين الحمد لله الذي أكرم المتطهرين والتوابين والصلاة والسلام على أكرم المتطهرين وإمام التوابين حبيبنا وشافينا وبولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفواحش اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفواحش Allahumma Ya Rabbana Tahir Qalbi Mina Kulubana Mina Nifaqi Wahasin Furujana Minal Fawahish Allahumma Jannibna Ma'al Ma'ashi Wa Karrib Ilayna Attawa'ah Allahumma A'inna Ala Dikrika Wa Shukrika Wa Qusni Ibadatika Innaka Anta Ala Kulli Shai'in Qadir Amma Ba'du Para hadirin hadirat Yang semoga sedang tiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bisa melanjutkan pengajian kita pada pagi ini Kita akan Melanjutkan pembahasan Kitab Tajerit Surih Dan Kitab Riyadhul Salihin akan-tapi kita akan memulai Muqatimah Darin bab wudu'i Bab air Bahas air mutanacis Sudah selesai Setelah kita mendapatkan air Air yang suci Mensucikan baru kita akan Berwudu' Maka di dalam kita berwudu' Dan juga ini sudah disinggung Banyak disebut oleh Al-Imam Bukhari, awal riwayat Imam Bukhari Dalam hadis yang kita pelajari Hanya barangkali perlu kita Jelaskan Hal-hal yang harus kita Fahami dalam wudhu Itu sederhana ya Kalau orang mau melakukan wudhu Satu Berniat Ini, niat wudhu Dan niat itu dengan hati. Adapun mengucapkan nawaitul wudhu, nawaitul wudhu alirafil hadathil aswari, itu adalah sunnah saja diucapkan dengan lidah. Kalau kita berwuduk tidak mengucapkan niat tersebut dengan lidah kita, wuduk kita tetap sah. Kan kalau tidak bisa bahasa Arabnya pun sah Jadi jangan sampai gara-gara tidak bisa wudhu Tidak bisa niat bahasa Arab lalu gak wudhu Jadi gampang ya Kemudian kita globalkan dulu sambil nunggu jamaah Yang kedua membasuh muka Batas muka Batas normal muka itu jidat seutuhnya. Kalau memang jidatnya normal, kalau ada orang terlahir tanpa rambut berarti jidat semuanya kayaknya kan? Diambil umumnya manusia normal seberapa? Itu saja. Tapi kalau ada orang jidatnya lebar bukan karena tidak berambut, ya selebar itu juga. Ada orang memang jidatnya lebar kan? Berarti jidat itu semuanya jadi batasnya adalah tempat Tumbuhnya rambut, bagi orang normal, sampai dagu Watat, ini telinga, sampai telinga Ini bagian wajah, yang harus dibasuh. Telinga bukan termasuk bagian wajah, menurut sebagian kebanyakan ulama' Sebagian lagi mengatakan telinga bagian dari wajah, makanya kalau mengusap wajah sekalian telinganya dibasuh. Tapi itu pendapat lemah. Telinga bukan bagian dari wajah. Jadi ini dari telinga sampai sini. Itu yang wajib dibasuh muka. Kemudian yang ketiga tangan, tangan mulai dari telapak tangan sampai siku. Sampai siku ini. Harus dibasuh sampai siku. Kemudian yang ketiga mengusap kepala. Maksudnya rambut kau halau. Wamsahu biru usikum usapkan usaplah kepalamu. Di sini bisa saja kepalanya. Kalau memang lagi tidak punya rambut, Ya rambutnya. Kalau ada rambutnya, yang harus digasuk. Mengusap kepala. Nah kita matlam imam syah. Menurut matlam imam syafi'i itu cukup biarpun satu rambut. Cukup biarpun satu rambut. Jadi satu rambut. Asalkan rambut itu di bagian kepala Mungkin ibu-ibu tidak usah Para ibu-ibu tidak usah membuka jilbabnya Kalau di tempat ramai cukup jari ini dibasahi dimasukkan aja Asalkan rambut di bagian kepala ini sudah sah Tapi kalau rambut yang memanjang di ujungnya sana gak sah ya Jadi rambut yang masih di bagian Kepala, tapi kalau rambutnya panjang Saya membasuh ujungnya saja, enggak sah Karena rambut ujungnya itu Tidak di bagian kepala Jadi rambut ingdabaikan kepala Mengusap, ini tok, dibasahin Diusapin saja Menurut madhad imam Asyafi'i radiyallahu anhu Ini juga sudah dibahas kemarin Karena kebetulan hadis yang kita baca Masalah bab wudu Setelah kepala pak Membasuh kaki mengusap kepala satu tok boleh ya rambut satu rambut sudah sah jadi jangan susah coba nanti masalah kesusnahan akan kita bahas membasuh kaki sampai mata kaki mata kaki tahu ya baik yang tidak tahu mata kaki tidak wajib sholat karena belum gede anak kecil ya jadi mata kaki jadi mata kaki itu dibasuh, dibasuh mata kakinya itu lihat berapa kemudian yang terakhir tertib, enam ya, niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepak, ngusap kepala, membasuh kaki, tertib tertib turut. Sebab menurut madzhab kita Imam Syafi'i, kalau belencong-belencong akhirnya kaki dulu baru muka enggak sah ya. Karena menurut kita harus tertib, menurut madzhab Imam Malik juga tertib, Imam Ahmad tertib. Ada yang mengatakan enggak harus tertib ini. Madzhab Imam Abu Hanifah. Sesempatnya dulu lah, kaki dululah ini sambil antri nih, ngati dulu. Nanti baru tangan, muka, lah ini. Tapi lain madzhab kita Imam Syafi'i harus tertib, kalau nggak tertib nggak sah. Ya, selesai wudhu gampang seperti itu dan dipermudah. Dan tidak harus ba airnya banyak, bahkan kalau di air banyak pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Hukumnya makro, misalnya kita man kita berwudhu di lautan lepas, nggak boleh kita piur begitu makro. Juga ambil secukupnya. Maka kalau orang ngerti wajibnya dan wajibnya membasuh itu sekali saja. Kalau sudah tahu itu, gak ada orang istilahnya repot wuduk. Air satu gelas aqua, itu bisa dipakai wuduk. Kalau orang ngerti caranya wuduk, ambil. Dituangkan sedikit ke tangan. Ini sudah perata satu muka, selesai wuduknya. Kemudian, dituang lagi di sini. Baru tangan semuanya. Baru berikutnya, air sedikit di kepalanya, baru kaki. Satu gelas aqua itu cukup. Jadi yang penting ngerti ilmunya dulu. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Ya. Gampang. Malam-malam mau tahajutan. Mau ke belakang males. Karena sebagian orang punya kamar mandi di luar. Tapi ini kami himbau. Nabung ya. Nabung untuk bisa membuat kamar mandi yang terhormat. Karena itu kehormatan putri-putri kita. Memang ada sebagian belum bisa membuat kamar mandi. Karena apa? Karena tidak dipikirkan, biarpun kaya raya, kalau tidak pernah dipikirkan buat kamar mandi, ya gak bisa buat kamar mandi. Kamar mandi kecil sederhana, yang dekat, yang terhormat, ya khusus wc-nya -us agar anak-anak putri kita kalau apa-apa terhormat. Kalau bisa berniatlah, ya niat ada kamar mandi di bagian depan, kalau tamu gak usah permisi punten masuk ke dalam melihat aurat anak-anak kita nanti. Jadi hal-hal semacam ini dipikirkan. Kalau pengen bangun rumah kita buatkan kamar mandi di depan, ada belakang. Ini dipikir kalau di belakang untuk keluarga kita yang perempuan. Dan juga rumah kita tidak dikeluar masukin orang nanti, sebab ada orang lagi bertamu punten masuk ya. Itu harus dipikirkan. Insya Allah dapat kemudahan. Kita pikir saja. Mungkin, aduh ya saya belum ada duit. Tinggal minta pada Allah, enggak susah sih. Yang penting dihadirkan di hati kita ingin saya membuat kamar mandi di depan ada kalau ada tamu enggak usah masuk ke dalam rumah. Kemudian kamar mandi yang dekat ya rajin ibadah. Tapi saya masa, masih malas ibadah. Kalau malas ibadah kamar mandinya jauh di, dijamin sangat malas. Ya. Yeah. Jadi membantu barangkali kita malam-malam tergugah hati kita untuk bangun malam airnya dekat. Kalaupun belum punya kamar mandi siapkan air. Air sebotol, air seteko untuk wudu malam-malam masyaallah nikmat sudah. Jadi ngerti caranya berwudu itu digampangkan ya. Wudu membasuh muka niat ya, niat. Kami ulang. Niat itu yang penting ngomong gini dengan hati kita. Ya Allah saya mau wudu nih. Gitu aja sudah, bahasa cerpon dikosah. Saya mau wudu. Langsung basuh muka. Dan waktu membasuh muka itulah ngomong dengan hatinya aku mau wudu. Aku mau wudu. Sah sudah. Gak usah pake nawaitu, sebab khawatir kita ketemu orang yang gak hafal niatnya, lalu gak ngerti wudhu, gak sah akhirnya. Jadi niatnya saja, akhirnya gak bener wudhunya. Jadi niat dengan hati, kemudian membasuh muka kalau bisa 3 kali dalam keadaan normal, gak buru-buru, gak ngantri, kemudian airnya banyak 3 kali, tapi kalau waktunya mepet, hampir habis sekali aja, Apalagi di belakang banyak orang yang menanti Misalnya nanti ibu-ibu naik haji Amin Kadang waktu sore di Mina atau di Arafah, Kamar mandinya kan terbatas Jangan egois mentang-mentang lagi Ibu-ibu saja di belakang kita Untuk nusap sekali, sekali saja selesai. Bahkan itu sunnahnya malah dipersingkat Kalau banyak yang nunggu Sunnahnya disingkat Kemudian kalau di rumah Perhatikan orang yang sholat bagi orang yang lagi udhur Kalau lagi udhur nanti ngalah Siapa yang mau udhuk dulu, udhuk silakan. Sebab di pondok pun kadang-kadang tidak ada kesadaran Di pesantren Ada dulu kita juga pernah Sudah oh, lagi udhur Itu jangan masuk kamar mandi menjelang waktu sholat Itu masih ada yang melanggar kan di sini, insyaallah di sini, wallahualam, kita tidak pernah belum dikontrol ini. Tolong kalau lagi dulu, sisanya diperhatikan karena pak yang lain kan harus berjamaah. Sementara kalau orang lagi head itu lagi udur, itu biasanya di kamar mandi agak lama, ada bersih bersih dan sebagainya, ganggu jamaah yang lainnya. Kau nggak santri yang lainnya. Jadi ditanya sudah semuanya sudah, sudah masuk. masuk, bebas nanti di kamar mandi. Tolong perhatikan hal-hal semacam ini. Udu, membasuh tangan 3 kali kalau bisa. Membasuh kaki tiga kali kalau bisa Mengusap tiga kali kalau bisa Bukan saja tiga kali Untuk mengusap kemarin sudah disebutkan Sunnahnya adalah Merata Rambut semuanya Jadi sunnahnya adalah Baik. Sunnahnya adalah dibasuh semuanya, tapi sunnah harus paham ya sunnah enggak usah ikut repot-repot, pengen dapat pahala, ya Allah, saya ingin jalankan sunnah nabi di depan orang awam orang banyak, rambutnya dilepas brol, begitu, tambah dosa itu ya, pengennya dapat sunnah enggak dapat pahala sunnah jadi sunnahnya adalah memang diratakan pertama, sedikit ini wajib, selebihnya diratakan kayak kemarin sudah sebutkan caranya satu, dua tiga, begitu ya Dua jemari Jempolnya ditaruh di pelipisnya Di telinga Kemudian ujung jemari Ujung jemari telunjuk ini Dipertemukan di Karena ada yang mendengar dari Saudara-saudara kita mendengar dari radio Biar membayangkan Jempol kanan anda di telinga kanan, Jempol kiri di telinga kiri Kemudian ujung jemari telunjuk Dipertemukan di Ubun-ubun, di kening. Setelah itu Ditarik ke belakang Dikembalikan lagi ke depan Ditarik lagi, balikan lagi 3 kali Itu caranya Baik, ini adalah Kalau pengen sunnah Kemudian ada orang yang pakai imamah begini Atau ibu pakai kerudung, pengen dapat sunnah Gak usah dibuka esam Yang penting, ibu wajibnya dulu Selesai ya Baru setelah itu tangannya itu dibasahi, diusap di atas kerudungnya, di atas imamahnya. Jadi ada mengusap imamah atau mengusap atas kerudung itu sunnah dengan tiga syarat. Satu, enggak ada najisnya. Dua, Kerudungnya, kerudung halal miliknya sendiri. Bukan habis nyuri atau nggosop. Tiga. Setelah membasuh yang mengusap yang wajib dulu. Jadi setelah mengusap yang wajib. Baru nanti boleh mengusap ke atasnya dapat sunahnya jadi misalnya kayak begini ini, pakai imamah kita pengen dapat kesunahan karena sebagian orang pakai imamah itu susah karena gak biasa ya, kalau saya bongkar nanti wah hancur nanti ya, terus gimana saya pengen dapat sunah, musab bagian yang wajib dulu ya satu rambut selesai baru disempurnakan dengan musab di atas imamahnya Dapat kesunahan, tapi dengan tiga syarat tadi ya, imamahnya gak ada najisnya, kalau ada najisnya kemana-mana acinya dua imamahnya bukan gosok bukan curian bukan ngambil miliknya orang yang ketiga setelah mengusap yang masih kemudian untuk masalah membasuh wajah tadi tolong diperhatikan para ibu-ibu yang baik-baik ini kan ada kodek sering ibu-ibu kodeknya -ibu panjang di sini ya sebab kalau dipotong begini kayak laki-laki nggak -laki pantas kan jadi biarkan panjangnya Nah ini kalau disingkap di atas telinga lalu gak basuh Itu butuhnya tidak sah Karena godek ini bagian dari wajah Sepanjang apapun Rambut yang tumbuh di wajah harus dibasuh Misalnya ibu punya rambut di sini Panjangnya lima meter Wajib dibasuh semuanya dalam butuh Basuh muka Termasuk godek ini tolong diperhatikan Ini dibasuh Jadi jangan malah disembunyiin Dikeluarin Waktu membasuhmu Okay. Ini adalah yang sering kita lalai Adapun ibu-ibu yang kemarin kok lalai Dimaafkan insyaallah Tapi kalau besok gak sah loh bu ya Kalau besok gak sah harus ini dikeluarin ya Godek godek namanya ya Kalau godek bapak-bapak Kalau ibu-ibu namanya apa Jadi sudah itu Bawanya ini <laughs> Baik ini tolong dikeluarkan Supaya sah untuk kita Kemudian Membasuh Itu membasuh muka Membasuh telinga Telinga sunnah ya Nusap telinga sunnah Membasuh telinga sunnah Kemudian yang lain-lainnya Nanti sunnahnya akan kita sebut Kita tidak akan menyebut sunnah dulu Yang wajib dulu ya Membasuh muka Tangan Rambut Nusap rambut Kaki dan tertib niat Selesai sampai disitu Muka timahnya sederhana Besok insyaallah Yang membatalkan Wuh, jelas ya, tolong ini gedek-godek ini di dan juga jangan ada pembatas loh ya mohon maaf kalau bedaknya ketebelan itu tolong dilunturin dulu dengan air karena kalau bedaknya tebel terus gak bisa naik masuk air gak sah itu tapi bedak apa itu ya? jadi tidak boleh ada pembatas di sini. kalau kena jerawat dikasih hand, hand tanpa tambah... o-o oh, apa namanya? Nah, nanti plus ya. Nah, ya, itu kalau itu ada tempelannya itu memang berbeda diantara para dokter mengatakan itu ada pori-porinya pori pori buatan sehingga dia tidak busuk kalau kemasukan air langsung bisa ke dalam. Nah kalau itu benar maka nggak apa-apa yang namanya hand dipes itu. Tapi untuk jaga-jaga jangan-jangan memang betul-betul menghalangi. Kalau betul menghalangi kan jadi enggak sah, maka kalau bisa dihilangkan. Kecuali memang penyakitnya itu betul-betul enggak bisa dilepas, maka dengan handy itu enggak apa-apa dilepas, karena katanya itu ada pori-pori buatannya. Biar luka di dalam itu tidak busuk, maka itu ada pori-porinya. Kalau basah, asalkan handy itu basah, maka masuk ke dalam. Kalau memang betul begitu, enggak apa-apa, enggak dilepas. Tapi kalau ada plaster nempel, plaster atau bekas lem, nempel itu tidak sah atau pi te... cat kuku cat kuku boleh pakai cat kuku untuk suami dalam keadaan head saja ya sebab kalau tidak head salat kan salatnya bagaimana pakai pacar tangan kalau pacar lain kalau pacar tidak menghalangi pacar bagi seorang ibu yang cantik untuk suaminya bukan cantik untuk di luar maka pakai pacar itu boleh pacar di tangan eh pacar ya bukan pacaran untuk ya pacar apa namanya pacar ya henna pewarna ya yeah. yeah, yeah, yeah. itu boleh untuk suaminya dan harus cantik kalau untuk suami bagi laki-laki boleh untuk jadi pengantin saja itu kemurahan ya pacar bagian kaki. Kalau laki-laki pak biasa normal pakai pacar itu nggak bener kayak perempuan haram hukumnya. Dan ada pun adik-adik putri kami kurangi dandan yang berlebihan selagi belum menikah jadi fitnah nanti. Baik, itu kemudian tidak boleh ada yang menghalangi kulit kita termasuk kuku kita ini harus bersih kalau kuku bekas tepung ibu baku buat adonan dibersihin dulu kalau bekas adonan tidak dimaafkan tapi mohon maaf tapi kalau kuku hitamnya kuku karena sebagian ibu-ibu barangkali sering gatel garuk-garuk akhirnya membekas atau karena keringat itu dimaafkan, para bapak juga begitu jadi kalau asalnya dari dalam sendiri ini tidak apa-apa dimaafkan, tapi kalau tepung tidak dimaafkan itu diantara yang harus kita perhatikan Untuk berwudu Sampai di sini saja masalah wudu. Besok insya Allah Yang membatalkan wudu Dan itu penting sekali Jadi gampang wudu sah ya Airnya dipermudah Air yang kemarin itu cukup dibasuhkan Dengan satu saja sah Kalau tidak ada air Makanya kalau kita pergi kemana pun tidak ada masalah memang bikin beli, beli minuman aqua saja bisa Katanya wudu tidak ada air itu kelewatan ya Beli air minuman gelasan itu kan bisa satu gelas bisa untuk butuh. Siapa bilang tidak? tidak, tidak, tidak, tidak. Baik, Baik kita membaca kitab cerita itu sore. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum بِسَنَدِكُمْ بالتَّشْهِيلِ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ زَيْنُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَشَّارِ الزُّبَيْدِيِّ الشَّهِيرِ بِابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Umar bin Abdillah radhiyallahu anhu, "Kaana rijaalu wan nisaa'a yatawaata'una fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamii'an." Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu sanadhuhu taala naquluhu bi ismihi wa bi ismihi wa bi ismi al-mukhtafid aramil anqal, inna ringkasan dari kitab sahih Bukhari Imam sahihnya Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala. Baik, ini hadis diriwatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma qala: "Kaana rijaalu wan nisaa'u yatawaata'una fi zaman Rasulillah jamii'an." Pada zaman jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata kana rijalun wa nisa laki-laki dan perempuan ya tawadduuna mereka berwudu fi Rasulillah pada zaman Rasulullah itu jami'an bareng-bareng. Maka para ulama menjelaskan masalah ini ditanding Disandingkan dengan hadis Masalah aurat Disandingkan masalah Hukum tentang Aurat, pertama Membuka aurat di depan laki-laki Lain itu kan haram Misalnya ibu-ibu biarpun untuk beribadah Yang namanya wudhu Kalau ternyata membuka rambut, makanya Kalau kamar hitri itu ada tutupnya semuanya Seandainya dilepas pun gak ada yang terlihat Nanti kerudungnya dibuka nggak apa tapi kalau terbuka bebas jangan sampai dibuka itu kerudung hukumnya haram membuka aurat lah membuka aurat hukumnya haram kemudian kok ada hadis laki-laki dan perempuan duduk bareng umumnya kalau perempuan duduk mohon maaf buka lengannya ya nanti kakinya pun akan tersingkap betisnya bagaimana ulama memahami ini mereka mengatakan bahwa satu Ini adalah Sebelum datangnya Perintah menutup aurat Karena ada sebagian Kayak Sayyidina Umar Ibn Khattab Merasa risih Sebelum datangnya Perintah menutup aurat Merasa risih Kalau melihat wanita yang membuka aurat Akhirnya turunlah ayat hijab Ayat hijab itu ayat yang memerintahkan untuk pakai Tutup aurat Jadi waktu itu sebelum Turunnya ayat hijab Setelah datangnya Perintah menutup aurat Mereka misah Kemudian ada lagi Yang menafsiri bahwa Wudu bersama-sama Ini adalah yang kedua Di saat Terjadi Di antara orang-orang yang Mahrum, Bapak anak, ponakan orang mahrum yang tidak boleh dinikahi, jadi keluarga ponakan, bapak tidak apa-apa, di situ kelihatan kerudungnya bareng, sehingga kalau menurut pendapat ini menunjukkan bahwa boleh kita berwuduk bekasnya perempuan sekalipun atau sebaliknya jadi tidak ada masalah, kalau di kolam ternyata itu pernah itu pernah dipakai wanita lalu kita wuduk setelahnya itu tidak apa-apa ini adalah keterangan masalah itu. Jadi bukan berarti wah ini ada hadis Nabi. Kalau begitu ya sudah kita berwuduk bareng-bareng saja. Kan ada hadis yang lain tidak bisa memahami hadis begitu saja mentah-mentah. Akhirnya ini ramai-ramai berwuduk bareng-bareng. Oh tidak, harus dipisah karena akan terbuka aurat. Karena masalah aurat itu adalah lebih baru atau yang disebut dengan istilah nasikh yang menghapus hukum yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim Anna Jabir radhiyallahu anhu qala yaqala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana mareed la wa sabba alayya min wad'ihi fa qultu ya Rasulullah la min al-miras inna ma yarizuni qalalatun ayatul fara'id Anjabi radhiyallahu anhu qala jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la ajilu fatawadda'a wa sabba alayya min wad'ihi fa fa'altu fa qultu ya rasulullah lima ya rasulullah lima al-mirath inna ma yarithuni qalalatun fa nazalat ayatul fara'id An Jabir radhiyallahu anhu. قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيدٌ لَا أَكِلُ فَتَوَدَّعَ أَسُبَعَ عَلَيَّ مِنْ وَدُعَيْهِ فَأَقَالْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِرَاضُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَى لَتُنِّي بَنَاءَ جَلَاتِ Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Saidina Jabir. Bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Ja'a Rasulullah yauduni. Beliau dalam keadaan sakit, ini Rasulullah datang menjenguknya. Ja'a Rasulullah, Rasulullah datang yauduni menjengukku. Wa ana maridun dan aku dalam keadaan sakit, la aqilu, aku enggak sadar. Fa tawadda lalu Nabi Muhammad berwudu asabb 'alayya dan mencurahkan atau menuangkan atau mengguyurkan 'alayya kepadaku min wuduihi dari air wuduknya Rasulullah. Ini hadis ini diulang-ulang ya, banyak diulang-ulang artinya memang uh, sering dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan saja kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kemarin ada ceritanya Sayidin Ummu uh, um Salamah kemarin, Sayidin Abdullah bin Abbas, kemudian Sayidin Anas bin Malik ya. Ada. Jadi ini berulang-ulang Rasulullah itu rupanya sering dengan bekas butuhnya itu dipercikkan kepada orang yang lagi sakit agar sembuh. Nah ini mungkin ini hal itu bisa diambil satu contoh bahwasanya uh, salah satu cara. Yang menjadi sebab kesembuhan orang pingsan adalah Yang ngobati itu wuduk dulu Bukan komat kamit ya Ya, wuduk dulu Baru nanti dipercikkan dari bekas wuduknya itu Kepada orang yang sakit Dan ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja Dengan wuduknya itulah Maka setelah itu Fa'akultu aku sadar Setelah sadar fa'akultu Lalu aku berkata Ya Rasulullah wa Rasulullah Limanil miroth Warisan itu nanti siapa yang mengambil? Inna may yarithu nikalalah. Mewarisiku kalalah. Kalalah itu orang yang enggak punya bapak, ibu dan juga enggak punya anak. Siapa yang mewarisi nanti? Lah ini ada pembahasan masalah waris. Ada ayat namanya ayat kalalah, ya. Panah ayatul faroidi kemudian turunlah ayat faraid tentang ilmu miras tentang warisan yang perlu kita fahami di sini bahwa Nabi Muhammad melakukan berwuduk setelah itu memercikkan air wuduknya atau menyiramkan air wuduknya kepada orang yang lagi pingsan dan itu menjadikan sebab kesembuhannya itu saja karena sudah diulang-ulang tidak kita ulang juga keterangannya kau dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin anhu qala Hadratis salatu faqama mankan qariban minal masjid wa baqiya qawmun fa atyan nabiy sallallahu min hijaratin fihi ma'un fa sahural mihdabu ayab taufihi kafahu fa tawattu kulluhum ila kam Kola sama Nina wa ziada an anas bin radiya wa anhu qala hadratis salat faqama Fakoma faqama man kana qariban minal masjid wa baqiyakum fatian nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mihdabin min hijaratin fihi Ma'un fasahura al mihdabu ayab su tawfihi kafahu fatawaddal qamu kulluhum Kila Kam Kungtum Kola Samanina Waziada An Anesin Radiyahu Anhu Kola Hadratis Salatu Faqoma Mangkana Quriba Minal Masjid Wabakiya Kom Fatian Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Mimikdo Bin Min Ficaratin Fihi Ma'un Fasuhur Al-Mikdo Ayab Sutofihi Kafahu Fatawatu Al-Qaumu Kulluhum Kila Kam Kungtum Qala samanin wa ziyadah Bismillahirrahmanirrahim dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata Hadaratiss salatu datang waktu solat Faqama man kana qariban minal masjidi maka berdirilah orang-orang yang dekat dari masjid Maksudnya pergi melakukan solat Wa baqiya ada beberapa orang kaum, tidak langsung ke masjid rupanya mereka itu karena belum punya wudhu karena belum punya wudhu ngapain ke masjid, sebab kalau ke masjid kan harus punya wudhu kemudian fa utian nabiyu bimihdobin min hijarotin Lalu Nabi Muhammad Utian Nabi'u didatangkan Untuk Nabi Bimikdobin dengan satu wadah Min hijaratin dari batu Wadah air dari batu Fihi ma'un Yang sudah ada airnya Fasaghural mihdobu Kecil itu wadahnya saking kecilnya itu Fasaurul mihdabu kecil tempat tersebut ayab suta fihi kaffahu Fasaurul mihdabu tampak kecil terasa kecil wadah tersebut untuk bisa dilebarkan tangan Nabi Muhammad ke tempat itu akhirnya tidak bisa untuk di untuk Rasulullah membeberkan telapak tangannya di situ maksudnya dimasuki telapak tangan Nabi Muhammad tidak bisa ini menunjukkan sedikit sekali kan airnya sampai dimasuki telapak tangan nggak mampu ya kayak gelas aqua gitu barangkali pokoknya kecil lah. Tapi dari batu tempat tersebut kecil tempat tersebut. Watawo al kaumu, tapi setelah Nabi Muhammad berwuduk kaum ini suruh berwuduk dari air tersebut. Kulhum semuanya orang-orang yang menanti tadi yang nggak dapat air itu wuduk dari tempat yang kecil tersebut. Akilah ditanya oleh Rasulullah Kam kuntum Berapa orang kalian itu semua Akilah ditanyakan Ini yang ditanya Sayyidina Anas Berapa orang bahaya Sayyidina Anas waktu itu Dijawab Kala Temanina waziada 80 orang lebih Ini ada dua hal yang perlu kita fahami bahawa Nabi Muhammad itu wudhunya sederhana Sampai dikatakan wudhunya Nabi Muhammad itu satu mud Dan mandinya satu sok Satu mud itu segenggam air Jadi kalau telapak tangan kita pertemukan begini Itu satu mud Nabi Muhammad wudh dengan air yang sebegitu itu Maka kita kalau wudhu, jangan sampai kurang dari satu mud. Lebih boleh. Berlebih-lebihan tidak boleh makruh, ya, Bukan tidak boleh yang haram, mekruh. Jadi Nabi Muhammad, Muhammad wudhu sangat sederhana. Dengan segenggam air. Satu mud kalau pakai timbangan itu 6,7 ons. Kalau mandi satu sok. Satu sok itu empat mud. Empat but itu ya 6,7 kali empat ya dua setengah liter ya dua setengah kilo. Itu mandinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallama. Ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad bisa memanfaatkan air yang sedikit. Kita pun harus pandai di rumah kita. Apalagi kalau kita hidup di kota, air sering macet. Itu jangan sampai kita boros juga. Jadi dengan air yang sedikit kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna anak-anak kita semuanya ah Itu Biarpun di luar ada air Tapi takut repot nanti Minta ke orang nyari-nyari Cukup memanfaatkan yang ada saja Dengan mempersedikit penggunaan air wudu Nah ini Kemudian setelah itu yang pertama Sederhananya wudunya Nabi Muhammad Dengan air yang sangat sedikit Kemudian yang kedua Ini bab mu'jizatnya Nabi Muhammad Dengan air sedikit Orang berwudu dan tidak selesai, tidak habis-habisnya Sampai bisa digunakan untuk wudunya 80 orang lebih ya. Itu adalah termasuk bab mu'jizatnya Nabi Muhammad SAW Bahkan banyak mu'jizat-mu'jizat Dan mu'jizat itu tidak bisa dicari-cari Itu pemberian dari Allah Termasuk karomah Tidak ada puasa ingin dapat keramat Tidak ada Kalau karomah diberi oleh Allah Tiba-tiba orang bisa terbang Gak ada orang berpuasa pengen terbang Kalau terbang naik pesawat saja Selesai Ya ada orang aneh-aneh ya Pengen ilmu karomah Kalau ilmu karomah itu istiqomah Rajin ibadah, banyak ilmu Banyak rajin ngaji Insya Allah dapat ilmu karomah itu nanti Ilmu karomah bandel, kurang ajar Puasa terus Kenapain? Ilmu karomah Bisa berjalan di atas air Tapi bisa saja istidroj Istidroj itu adalah kalau lagi orang jalan itu dicungkrakkan, dorong, tapi bukan biar maju, biar jungkel. begitu. Maksudnya istidroj itu adalah memberi sesuatu, tapi bukan ingin memuliakannya, tapi karena Allah ingin merendahkannya. Nah, untuk kalau kita mendapatkan istidroj. Dan mujizat itu adalah kekuat, penguat dari kenabiannya. Dan itu semata-mata diberi oleh Allah. Bahkan, Bahkan Nabi... Dan para wali dengan karomahnya tidak bisa mendatangkan yang namanya karomah itu sewaktu-waktu Jadi tiba-tiba Allah memberi Sehingga seorang wali Allah itu tidak pernah belajar silat sekalipun Tiba-tiba kalau ketemu pendekar dia bisa silat, nanti begitu Kalau cerita wali songo itu bisa ketemu dengan pendekar ini Mereka tidak pernah belajar ilmu itu, belajarnya ilmu khusus saja Ibadah yang baik dan sekarang pun banyak ulama-ulama Tidak -ulama ngerti ilmu apa-apa Tapi bisa membuat macam-macam ya. Karena apa? Banyak dibantu oleh orang-orang Yang bisa dalam urusan ilmu umum Teknologi uh, Apa namanya Memanfaatkan dari Media-media informasi Padahal kalau ditanya Kiai-nya itu tidak ngerti urusan-urusan seperti itu Tapi ternyata Ya itu bisa dan begitu juga para wali-wali Allah itu punya karomah itu bukan dicari-cari. Dan karomah itu sebetulnya bagi seorang wali Allah itu beban. Kalau ia menoleh kepada karomah, melihat kepada karomah jatuh ke wilayahannya. Walinya itu jatuh. Jadi karomah itu tidak dianggap sebagai kebanggaan bagi wali Allah, tapi sebagai godaan. Kalau mukjizat itu adalah kekuatan bagi seorang nabi agar uh, bisa menundukkan umat beliau agar semakin cinta, semakin percaya, semakin iman. Ini adalah masalah cara nabi berwudu ya. Kemudian ada yang ketiga adalah bergegas ya. Bergegas melakukan salat hadaratis salati fa. Datang waktu salat kemudian bergegas orang itu. Dengan kalimat itu taqib tufanya li ta setelah waktu salat masuk, bergegaslah kita untuk melakukan salat sehingga disunahkan kalau kita salat itu awal waktu ya. Biasakan di rumah kita Kita melakukan sholat itu Awal waktu Karena apa? Itu lebih nyaman Jadi segera beres kita dari urusan sholatnya Segala kiadan Segera dapat pahalanya awal waktu Kemudian setelah itu kita bisa lebih panjang beraktivitas sebab kalau ditunda-tunda Setan yang ganggu Baik itu di sawah atau di toko Itu memang paling enak ngundurin sholat Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu Setannya pinter, jadi giliran waktu asar Hampir habis itu orang yang beli banyak ya bu ya yang punya warung itu dia ya, tanya ya Allah banyaknya mau saya tinggal nih aduh sayang ngepres jadi sholatnya tuh bu, buru-burunya luar biasa karena nunggui tokonya insya Allah kita berusaha untuk bisa sholat pada awal waktu didahului dengan sholat kompilah kemudian diakhiri dengan beraktiah dan jangan buru-buru kalau melakukan sholat baik itu adalah hadis yang ketiga dari kitab Tajridus Sharih dan kita kembali kepada kitab Riyadus Shalihin ya. Hadis yang berapa? Hadis yang ke 5. Qala Jabir Ini kemarin kita sudah bercerita tentang Nabi Muhammad Suatu ketika pulang perang Setelah saya, Nabi Muhammad pulang perang itu Kemudian di perjalanannya pulang Nabi Muhammad Ingin beristirahat Semua pada menyebar para sahabat Nabi Pada cari tempat yang rindang Ada di pohon sana, pohon sana, pohon sana Jadi berjauhan Tiba-tiba ada salah satu orang kafir Yang menyusup Tiba-tiba mendekat ke Nabi Muhammad lalu merebut pedang Nabi Muhammad. Setelah direbut pedang Nabi Muhammad dihunuskan ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ingin dibunuh. Siapa yang membantu wahai Muhammad sekarang? Sahabat-sahabmu pada jauh. Nabi Muhammad hanya mengucapkan Allah. Nah, ini keterangan selanjutnya di sini. Wa fi Disebutkan dalam riwayat lain, Kala Jabir. Sayyidina Jabir berkata. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhati kami bersama Nabi Muhammad di satu tempat namanya Zatirriqoh. Kita berada di satu tempat. ala Kami sampai kepada pohon yang rindang. Enak buat berbaring. Jadi sungguh luar biasa kalau di negeri Arab itu namanya pohon rindang itu luar biasa nilainya. Kalau di sini terlalu banyak pohon kurang syukur, tapi kalau di Arab itu lagi berjalan itu panas, kalau ada pohon rindang itu duduk di bawahnya itu kayak berasi sudah, jadi enaknya luar biasa. Tarokna lirosulillahi. Nah, kami biarkan Nabi Muhammad di pohon itu. Jadi ada pohon rindang, Nabi Muhammad di situ istirahat. Kok dilihat Nabi Muhammad sudah enak istirahatnya, para sahabat Nabi meninggalkan cari tempat juga yang rindang. Fajah arad julun minal musyriki Datang orang musyrik Satu orang kafir musyrik datang Washaifu Rasulullah Mu'allakun bisyajarati Pedangnya Rasulullah itu Digantung di pohon Fakhtara Kemudian diambil Pedang itu Dengan cepatnya Faqtarathu lalu diambil dengan cepat pedang tersebut oleh siapa? Oleh orang musrik tadi. Setelah diambil berkata Takhafuni? Takut kepada aku kau? Takut Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, "Qala la." Enggak takut. Faqala, "Faman yamna'uka minni?" Siapa yang bisa men Menghalangiku untuk membunuhmu wahai Muhammad sekarang siapa yang menolongmu maksudnya gitu Kala Nabi Muhammad dengan penuh ketawa kallan karena ini peptalakal Allah orang mukmin tidak layak panik langsung mengatakan Allah. Wafiriyah di Abi Bakr al Ismaili Yusohihi dalam riwayatnya Imam Abi Bakar al Ismaili bunyinya begini man ya menaukam siapa yang bisa? Menghalangiku dari membunuhmu Siapa yang menolongmu wahai Muhammad Kala Nabi Muhammad menjawab Allah Allah Di saat Nabi Muhammad mengucapkan Allah Rupanya ketawakalannya Nabi Muhammad Inilah yang menjadikan bantuan langsung Diberikan oleh Allah Dan itu janji Hasbunallah, Yang menyerahkan kepada Allah Allah akan menjadi sebaik-baik yang Diserai Maka setelah Nabi Muhammad mengucapkan Allah Fasaqat as-saifu min yadihi ternyata pedangnya terjatuh karena tawakal dan ini mujarab ya bagi orang-orang yang betul-betul diuji dalam ketakutan menyerahkan kepada Allah itu langsung mendapatkan pertolongan sampai dalam urusan ya doa kita sering baca hasbunallah wa ni'mal wakil dalam keadaan kita takut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa aqadha kemudian Rasulullah mengambil as-saifa pedang faqala Lalu Nabi Muhammad berkata, "Man yamnauka minni gantian sekarang? Siapa yang menolongmu? Siapa yang menolongmu? Rupanya orang Arab ini biarpun memusuhi Nabi Muhammad, ngerti Nabi Muhammad itu baik. Erannya ya, dasar keras kepala itu tahu Nabi Muhammad itu baik, tapi masih memusuhi. Waktu ditantang, dia diancam oleh Nabi Muhammad dengan pedang, Nabi Muhammad berkata, "Ayo sekarang siapa yang menolongmu?" Apa jawab orang tersebut? kun khairu akhidin jadilah engkau wahai Muhammad sebaik-baik orang yang mengambil pedang maksudnya ngerti Nabi Muhammad enggak bakal jahat tuh lah subhanallah maksudnya tenang-tenang dia yang kau adalah sebaik-baik orang enggak mungkin kau melakukan seolah-olah begitu dia ngomongnya faqala ya sudah kalau memang begitu aku enggak akan bunuh cukup kamu mengacakan tasyhadu alla ilaha illallah engkau bersaksi tidak ada tuhan selain Allah Wahani Rasulullah dan saksikan kalau aku ini utusan Allah mau ndak? Lihat? Apa mau? Dia? Gak mau lah. Gak mau. Mulia. Jadi memang yakin Nabi Muhammad enggak akan dolim itulah. Ah, begitu percayanya orang-orang kafir itu dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Mestinya kan bisa berbahasa basi agar selamat saja. Tapi karena Nabi Muhammad orangnya bukan orang jahat. Dia dengan tegar mengatakan, "La, enggak mau saya ngomong syahadat itu, enggak mau mengucapkan syahadat. <San> Walakin akan tapi aku wahai Muhammad, wahiduka wa berjanji kepadamu, Alla uqotilaka untuk tidak memerangimu dengan kaumku. Walau aku numa akau min uqotilu dan aku berjanji tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu. Fakallah sabillahu. Kemudian orang itu dilepas oleh Nabi Muhammad SAW. Bata asfaata ashabahu kemudian orang tersebut datang ke Nabi ke Sahabat-Sahabat Nabi Muhammadnya orang yang tadi ngancam Nabi Muhammad itu datang kepada para Sahabatnya Nabi Muhammad Fakola dan berkata cik tu kumin indi khairin nasi wahai orang-orang Islam aku telah datang kepadamu dari sebaik-baik manusia maksudnya muji Hebat benar kamu ini punya pimpinan. Paling bagusnya manusia. Biarpun begitu, kalau hidayah belum datang gak akan masuk di hati. Maka bersyukurlah kalau Allah mengirim kepada anda semua hidayah. Bisa kenal iman, kenal Nabi Muhammad, bisa nerima syariat Nabi Muhammad ya. Jadi yang namanya dicabutnya hidayah itu tidak ada hubungannya dengan kebodohan. Makanya kalau kita berbicara tentang orang Islam liberal itu orang yang kadang-kadang belajarnya lama di pondok lama. Nauzubillah ya. Tiba-tiba di saat mereka mulai terkenal mungkin karena yang lain-lainnya apa dunia atau urusan pangkat, ternyata masyaallah syariat Nabi Muhammad jadi direndahkan. Lah ini hidayah. Tapi sebaliknya ibu-ibu orang-orang di kampung itu lihat Naruh mushaf saja begitu takutnya ya di bawah. Takut tapi kalau santri yang tidak warak Quran taruh di mana saja, kadang-kadang diinjak, keinjak, kedudukan, kelangkai, itu tidak mikir, kurang peliharaan kepada syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada tulisan Arab, ibu-ibu orang-orang kampung melihat tulisan Arab tuh, masya Allah padahal itu kan tulisan Quran, kadang-kadang. Kalau di Arab Quran kan berantakan ya, padahal kalau selain nama Labdul Jalalah, nama Allah dan nama Rasulullah, nama Malaikat, nama-nama yang agung, nggak apa-apa. Tapi karena orang awam kita ini orang yang soleh yang baik lihat Menghargai Al-Quran Pokoknya ada tulisan Arab di bawah langsung diangkat ya Subhanallah Ini iman itu Tapi sebaliknya biarpun ilmunya banyak Tidak ada berhidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ngeri orang itu Jadi tingkah lakunya Bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad Kayak ini ngerti Nabi Muhammad baiknya Kayak begitu Tapi masih belum mau bersyahadat Sehingga ada orang Kalaupun bersyahadat Ataupun dia memang ahli syahadat Ternyata Masya Allah merendahkan syariat Nabi Muhammad merendahkan Quran Ya, Kalau kelompok Islam liberal, liberal itu Masya Allah ngeri kalau kita melihat dialog Dialog mereka Jadi mengatakan Ya sampai Al-Quran itu Cerita dalam Al-Quran itu kan Tidak akurat ya Subhanallah ya Ini kan orang Tidak percaya dengan Nabi Muhammad tidak akurat tidak akurat itu maksudnya tidak benar Tidak bisa dipercaya Kenapa? Dia menjawab bah Kan tidak ada catatan kakinya Tidak ada footnote nya Notebooknya itu Tidak ada catatan kaki Catatan kakinya kembali ke siapa ini? Siapa yang bisa buat catatan kaki buat Al-Quran ini? Ini adalah orang-orang liberal Membinkan merendahkan Al-Quran Jadi Al-Quran ini dipikir kayak buku-buku biasa Ada catatan kaki misalnya Cerita tentang Nabi Yunus Ini disebutkan di kitab ini, kitab ini Maunya harus ada referensinya catatan kaki Ini adalah diantara Kekurangan ajarannya orang-orang liberal, liberal merendahkan Al-Qur'an, menganggap agama sama. Kemudian mengatakan, kalau Al-Qur'an dikatakan nggak akurat, tapi kalau giliran maaf ngomong Injil, orang Islam, Injil itu ya benar. Adapun perbedaan-perbedaan Injil itu kan perbedaan penafsiran saja. Antiknya Al-Qur'an direndahkan, giliran Injil diangkat tinggi-tinggi. Ini kan orang kablinger. Dan itu ada, kita punya data-data para ibu Sudahlah, kalau sudah Islam liberal Pluralisme, pluralisme Islam liberal Biarpun itu anaknya Kiai gede, jangan dipercaya Jadi ibu faham Gak faham, pokoknya, awas kalau liberalis Musuh, jangan macam-macam nak Sekolah, gak boleh liberal Itu aja sudah, biarpun kita gak faham Kayak apa liberalisme Karena liberalisme itu ngajari orang Kurang ajar kepada syariat Nabi Muhammad Dan keluar dari Islam kelihatannya gelarnya ulama' Santri, kiai. Tapi Masya Allah itu adalah musibah gede. Ada pun bajunya macam-macam. Bapak pakai baju macam-macam. Istilah Islam liberal itu sebuah jaringan. ya. Kemudian di situ ada kawan-kawannya. Kalau berkawan dengan Islam liberal. Kalau manis-manis, ya dia liberal. Oh jelas kekafiran. Keluar dari Islam, kok masih dimanja? Enggak. Kalau ada kiai merokomendasi, ya kiai enggak benar. Itu saja, selesai masa Al-Quran dikatakan kayak begitu bahkan ada lagi kalimatnya dan kita catat itu gitu, kita tulis itu Nabi Muhammad itu manusia biasa yang bisa bersalah saya pun berhak untuk mengkritiknya kurang ajar atau betul? itu anaknya Kiai gede itu ada ini bukan nomong kosong semuanya kita punya catatan di tulisan mereka dan di web mereka itu Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang bisa bersalah aku pun berhak mengkritiknya ini kan kurang ajar berarti gak ada benernya Al-Quran gak bener lalu hadis Nabi gak bener dibuang saja suruh ngambil injil nanti Suruh ngambil kitab suci yang lain Karena kitab suci yang lain adalah Benar, itu perbedaan-perbedaan penafsiran saja kan oh, Masya Allah Ini adalah musibah yang Menimpa umat Islam zaman ini Kebetulan itu Orang-orang liberal itu bisa masuk Dan merangkul anak-anak Kiai, asal tahu saja itu Anak Kiai-Kiai gede Dan itu musibah, kalau yang dirangkul adalah Bukan anak Kiai, mungkin orang sudah paham tapi gue sudah pakai label Kiai Bapaknya, nama bapaknya yang yang disebut-sebut lah ini adalah musibah besar sehingga orang sering tertipu Karena ulama apa masyarakat kita Masyarakat bersih dan polos Bersih dan polos Sehingga kalau sudah omongannya kiai Masya Allah Langsung didengar Ini adalah satu sisi baik dari umat kita Tapi di saat ada Penjahat pakai surban Percaya Penjahat pakai imamah Percaya penjahat digelari kiai, percaya karena memang dasarnya percaya setiap ada orang pakai imamah masuk, sehingga mohon maaf ya, yang kena Ahmadiyah itu kan karena baiknya orang itu sebetulnya, lama gak ada ustadz datang, tiba-tiba ada ustadz datang pakai imamah, pakai baju panjang ya sudah membaca Al-Quran kelihatan khusus dalam sholat, tertarik ibu-ibu yang baik-baik itu, sehingga di manis sana banyak orang masuk Ahmadiyah itu karena tertariknya dengan juru dakwahnya belum laga ada liberal. Liberal itu nanti melindungi ya. Ahmadiyah dilindungi. Syiah dilindungi. Akidah-akidah sesat dilindungi. Lah ini Bahkan ini munculnya akidah-akidah sesat ini. Karena adanya liberal. Maka dari itu. Kalau kita memerangi akidah sesat. Maka kita kurang peduli dengan akidah-akidah sesat itu. Karena kita lebih peduli dengan liberal. Akidah sesat di cerebon dimanapun. Itu muncul subur. Karena berlindung di bawah Islam. Liberal. Sebab kalau kita pengen memerangi di sini, misalnya yang di Cirebon, kita dimusuhi sama orang liberal. gitu. Kurang ajar itu orang. Jadi percuma kalau kita hanya memerangi pos-pos kecil, apa penyebab, akunabib sini, aliran sesat di kuningan di ini itu kecil-kecil begitu. Itu adalah kecil yang paling penting liberal ini kalau sudah dipangkas, selamat itu. Sebab aliran-aliran sesat ini kalau lagi mau diadili dan sebagainya, mereka berlindung di bawah Islam. Liberal, Islam liberal ini kelompok anak-anak kiai gede Anak-anak kiai gede, bapaknya yang gede Tapi anaknya adalah kerdil Ini saja yang harus dijelaskan Dan gelarnya macam-macam, jangan peduli dengan gelarnya Kiai haji, profesor, ustaz, doktor tidak penting itu ya Orang barat, kafir tidak pernah sujud, profesor, doktor juga banyak Guru-gurunya orang liberal itu adalah profesor, doktor, ngaji, fitur Apalagi Al-Quran juga ada tapi tidak pernah sujud dengan benar. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak melalui Muhammad dengan hatinya. Maka Alhamdulillah. Kalau bisa ngaji di Kiai -kia Kampung. Tolong kembali ke Kiai Kampung saja. Tapi Kiai Kampung yang sudah bisa mencaci Islam liberal. Kalau ada Kiai belum berani mencaci Islam liberal. Apalagi kok nyanyung. Islam liberal itu kan suatu pemikiran yang maju. Tendang saja itu orang. Selesai. Ini harus keras ke Islam liberal ini. Dia akan melindungi semua kejahatan. Baik ini saja dan Islam itu indah ya, asalkan orang tidak bikin rancu akan dihormati, orang Kristen kita hargai karena orang Kristen menyeru dengan akidahnya sendiri kalau kita hidup dengan orang Kristen mangga, kamu mau apa orang Kristen makan babi-babimu makan apa binatang apa saja makananmu, gak apa masalah kita berdampingan hidup dengan orang Kristen kita harus saling menghargai, itu Islam kalau tetangga kita yang Kristen kelaparan kita kasih makan, kalau dia sakit kita kasih obat, dan dia tidak berbahaya dalam seperti bahayanya liberal memang orang Kristen yang ganggu tidak boleh kita hargai, tapi kalau dia hidup bersama kita, gak ganggu akidah kita aman-aman, baju kita hargai, tapi liberal itu adalah sudah gak benar dia pakai baju kita, anaknya kiai, selalu yang dibama Dabama, nama kiai gede, kiai gede ini kan menipu orangnya, baik insyaallah kita lebih tekankan karena pesan dari guru kami, agar serius untuk merahmi liberalisme biarpun kurang menarik kalimat-kalimat Memerangi liberalisme, tapi kata guru kami itu jaminan ada barokah dalam menteri. Kalau sudah disebut liberalisme, insya Allah ada barokah di zaman ini. Jadi memang tidak enak nyebut liberalisme. Nah, termasuk Islam liberal. Namanya Islam lib, ada jaringannya di internet ada ini Islam liberal ya. Termasuk ada di Jawa apa di. Di Cirebon ini juga ada institut-institutnya orang-orang Islam liberal dan ini harus diperhatikan dan tidak usah ditutup-tutupi mereka sudah bergabung dengan uh, apa uh, yang namanya jaringan-jaringan uh, Islam liberal ya di Cirebon banyak hati-hati kemudian lanjutannya adalah hadis pokau kaulu kovala ayrojaa ini masalah arti wal maidat ashajar aladilahushauk pohon yang berduri basamurah bi' fathah yasini wa dhommil mim ah asyjaratun min ath yaitu satu pohon yang gede wa khatarat as-saifu saif artinya mengambil pedang dengan cepat wa dan pedang itu di tangannya sultan dalam keadaan terhunus ay maslulan terhunus wa dengan fatah sob atau domo sultan ou sultan selesai. Ini cerita ya, cerita tentang tawakalnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang musuh-musuh Allah. Memang tapi kita tidak boleh mencari musibah. Jadi di saat kita kedatangan musibah yang tidak kita cari-cari, kita baru bertawakal. Gak boleh kita mencari musibah tawakal. Ada mobil buanyak lewat, langsung menjam tata mau nyebrang. Bismillahirrahmanirrahim tawakal Allah nyebrang jalan ngawur itu. Tidak begitu Maksudnya di saat kita terdesak Ya Allah, kok didatangi orang Misalnya di rumah malam-malam Pintu sudah kita kunci, kok ada orang mau masuk Mau mengganggu, na'utubillah perampok atau apa, tawakal saja saat itu Allah yang membantu, akan dibantu oleh Allah Tapi enggak boleh Pintunya dibuka, gelang emasnya Ditentengin di, ini enggak benar Ditaruh di meja, bergelantungan Undang pencuri, itu enggak benar Ya kayak orang jebrang itu tadi, ada rel kereta api. Bismillahirrahmanirrahim, saya tawakal mau ngadep kereta api, ditabrak keretanya, hancur. Jadi tawakal itu adalah dalam setelah usaha, kok tiba-tiba datang sesuatu yang berbahaya untuknya, maka setelah itu tawakal itu baru dihadirkan. Kemudian hadis yang keenam. An Umar radhiyallahu anhu dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala beliau berkata, samiitu aku mendengar Rasulullah Rasulullah yaqul berkata Lau anakum ta'awakalunah Allah. Kalau engkau bertawakal kepada Allah, hak kau dengan tawakal yang sesungguhnya. La rozakum niscaya Allah akan memberikan rizki kepada mu. Kamayar zukuf seperti Allah memberikan rizki burung. Subhanallah, burung itu luar biasa. Rizkinya. Karena dia tawakal burung itu Gak pernah burung itu mikir malam itu selalu dinikmati dengan pasangannya Pagi belum dapat makan, sudah berkicau Di bawah dahan yang ranting, yang bergoyang Dengan air, tiupan angin Pagi yang sejuk Kemudian di bawah sinar matahari yang hangat Dia bisa mau lompat ke sana kemari sambil berkicau Menghibur orang yang susah ya Masya Allah itu burung enak ya Gak pernah mikir ma kita cari makan di mana nggak ada. Jadi menikmati sambil lompat kesana kemari itu adalah dengan pasangannya, dengan penuh riang. Akhirnya ketemu makanan. Itu burung dinikmati hidup. Kalau seandainya engkau itu bertawakal, kata Nabi Muhammad, niscaya engkau akan dibiru diski kayak burung. Gak usah mikir datang. Dan tidak ada dalam sejarah tuh. Coba pernahkah kita menemukan burung kelaparan? Ada burung kelaparan karena sudah dipegang oleh manusia itu. Taruh di sangkar gak dikasih makan baru ada. Tapi kalau dilepas nggak ada burung kelaparan itu nggak ada ya Allah burung itu mati di atas pohon kelaparan nggak ada itu cerita. Kalau engkau bertawakal benar kepada Allah niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu seperti burung lihat. Tahu himaso dia keluar dari rumah sarangnya pagi-pagi dalam keadaan perut kosong. Wataruh hobitona dan kembali dalam keadaan perutnya isi. Gak ada burung-burung di sore hari itu kok perutnya kosong itu gak ada semuanya isi dan dia biarpun menemukan padi yang banyak gak pernah membawa kantong plastik untuk simpanan gak pernah dia tawakal tawakalnya luar biasa. Rauh adhirmi diwakal hadis hasan hadis ini adalah hadis hasan. Masalah ini kita diberi contoh oleh Rasulullah seperti ilmu burung ya para pejuang-pejuang di jalan Allah sangat lebih dijamin oleh Allah. Maka menjadilah pejuang di jalan Allah Allah akan memudahkan Sisihkan waktu anda untuk Allah Anda punya apa? Punya pekerjaan baik Kalau anda kerja seminggu Tolong sisihkan beberapa jam untuk Allah Berjuang di jalan Allah Misalnya anda Menjadilah saya akan menginfakkan waktu saya Dua jam, tiga jam untuk bersih-bersih masjid sana Di sendang sana Sisihkan waktu untuk Allah Saya akan Ia ya, membersihkan kamar mandi masjid Jadwal untuk Allah atau saya ingin bergabung dalam dakwah ini bagaimanalah ikut ngurusi pengajian kampunglah ikut ngambil bagian ini biarpun masya Allah itu zakat kita zakat waktu kerjanya setiap hari nggak pernah nggak pernah menyisihkan waktu untuk Allah lah ini nggak ditolong oleh Allah jadi sesihkan, barangkali anda punya usaha gede Di kantor setiap hari, Masya Allah Sudah lancar rezekinya, anda sudah Pokoknya, seminggu dua kali Saya mulai jam 7 sampai jam 12 Akan saya infakkan waktu saya Untuk ngurusi dakwah jalan Allah, apa saja Jadi bisa nanti, kalau sudah Orang ngerti infak ini Infak kan tidak harus duit Dengan tenaga, waduh barokah hidupnya itu nanti Ingat Allah, tapi biasanya semakin jaya itu semakin susah ya Allah sibuk lagi dulu tuh ngurusin satu toko saja jam jam 11 malam baru pulang kalau tiga toko bisa ngelombur tuh nanti malah salah salah lah itu nggak bener ya maka dari itu ayo kita pakai ilmu ilmunya burung kita diingatkan oleh ahli Ali ahli Ali sering ingatkan bahwasanya kalau ada seorang ustad masih bingung mikir makan apa esok hari jangan jadi ustad dulu kalah sama burung tuh Karena masalah rezeki Allah yang menjamin Asalkan orang itu betul-betul menghadap kepada Allah Tidak ada orang kelaparan Pasti bisa makan Dan di saat orang kelaparan Tidak bisa makan Itu karena dia pertama tidak tawakal Pertama dia tidak tawakal Yang kedua Karena sudah memasukkan di dalam hatinya Penyakit namanya tamak rakus Kalau sudah rakus Karena rakus itu menghancurkan ketawakalan Mustahil ada orang tawakal Lalu rakus, tidak ada jadi kalau orang tawakal, Pasti tidak rakus. Kalau sudah tidak tawakal, Itu biasanya rakus yang muncul. Sehingga benar, Kemelaratan saat ini sebetulnya bukan melarat yang sesungguhnya, Kalau kita fahami, Para bapak dan ibu. Melaratnya orang sekarang ini, Melarat di perasaan saja. Ibu-ibu ingat tidak 20 tahun yang lalu? Bu? Masya Allah, Makan itu bagaimana? Dengan kesederhanaan Masya Allah Baju tuh beli setahun sekali Itu pun kalau dapat, Dulu tuh pakai baju dijahit Ditambal pakai Itu gak ada masalah Sekarang kok malah sombong Kita ya pakai baju robek dijahit saja Sudah malu Na'udzubillah ya Pengen balik lagi melarat kayak dulu Bagaimana? Masya Allah Maka disyukuri Gak usah gengsi-gengsian Baju robek Gak nah, apa-apa dijahit ya Kain aja pakai mahal-mahal Beli kain cekiluan Ditegal kubuk Masya Allah bersih. itu yang penting menutup aurat Tidak banyak menutup Dulu itu lihat, kalau lagi masak, makan Itu telur itu dikasih tepungnya Itu nanti biar tambah banyak Itu Masya Allah orang gak ada masalah Gak mengatakan kami fakir Melarat, sekarang itu Telur dua itu masuk mulutnya Bareng-bareng tuh, Makannya itu Masya Allah Luar biasa banyak, gitu katanya kok melarat Bajunya numpuk Orang yang paling melarat di kampung kita Itu lihat ada berapa baju dia punya Subhanallah Itu masih mengatakan melarat kok gak syukur ya Syukur nih Gak ada melarat yang sesungguhnya itu Melarat itu dikembar-kemburkan Kemiskinan kemiskinan mendekati kepada kekafiran Bukan miskin, tamak Tamak yang menjadikan orang itu melarat itu tamak Coba apa yang kurang di rumah kita semuanya Biasanya karena berlebihan Beli sesuatu yang gak penting Itu loh HP aja ganti-ganti terus ya Gaji suami gak nambah, istrinya minta ganti HP misalnya. Atau baju terus. ya Ini kan ruwet. Gak bisa memukul dengan kemampuannya. Akhirnya bisa saja suami atau istri otomatik ambil yang haram. kadarnya yang penting bisa dipakai motor. Lihat, harus gonta ganti. Aduh malu dah motor tahun tujuh berapa ini. Masya Allah enak. Yang penting bisa jalan orang dulu tuh pakai sepeda ontar dinikmati. Ya, pakai sepeda ini. Jadi semuanya itu karena ketamaan, kalau sudah tamak gak tawakal, sehingga carinya riski pun dengan cara yang haram, maka para adik-adik kami yang kami cintai, gak usah tamak pengen bunga rumah mewah, bagus sampai kita meninggalkan rumah, lalu bekerja di tempat yang jauh, kehormatan kadang-kadang hilang kehormatan hilang, adik-adik putri kami pergi ke tempat yang jauh, kehormatannya hilang, adik-adik putra kami kerja yang penting dapat duit banyak tapi tempat yang tidak terhormat, jangan lebih baik kesawah, bertani Jualan, jujur Itu Masya Allah nikmatnya Jadi yang menjadikan kita fakir itu adalah Tamak, kalau sudah tamak enggak bisa tawakal Kalau sudah enggak tawakal enggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kalau sudah tidak tamak, serahkan kepada Allah Hidup itu enak Masya Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan pada pagi ini Semoga bermanfaat Dan kita beri kesempatan Yang ingin menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat Atau yang berguna diberikan Alhamdulillah Syukuran hasil kegiatan kepada guru kami, guru kita semua Buya atas pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan Tajridus Sorenya. Selanjutnya kita menginjak kepada sesi jawab kepada para jamaah yang bertanya kami persilakan. Namun untuk mempermudah sesi jawab ini kami persilakan 3 penanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, saya mau bertanya mengenai pengikut-pengikut Islam liberal. Mohon diulang pengikut apa? Pengikut-pengikut Islam liberal itu apakah mereka menganggap bahwa pelan-pelan apa? Satu-satu kalimatnya. Agak jauh sedikit, jangan terlalu dekat. Ya, apakah Islam liberal itu pengikut-pengikutnya menganggap kewajiban untuk berangkat haji dan umrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada para jemaah lain kami persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum hormati. Apakah boleh mengkhidmat seorang wanita untuk sementara dia sudah punya pacar dan apabila boleh apakah saya itu menyakitkan si apa pacarnya seorang wanita tadi Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada apa-apa yang -apa? Tadi dijelaskan Mengenai membersihkan tangan Sampai bersih waktu sholat Kalau misalnya orang bengkel Tangannya sulit dibersihkan tuh bagaimana Terus yang kedua Biasa istiqomah sholat Tahajud gitu Terus bangunnya telat Istiqomahnya buru-buru Jadi sholatnya gak husu Apa itu termasuk istiqomah yang biasanya Dengan sholat yang husu Terima kasih Assalamualaikum Pertanyaannya apakah Islam liberal itu mewajibkan sholat Bu eh, haji Masalah haji, sholat Itu Tidak menjadi ciri khas Islam liberal Karena Islam liberal juga kalau mau haji, haji Jadi bukan ciri khas Jadi ada orang yang mengatakan haji tidak perlu Tidak jari Islam liberal saja Kalau Islam liberal itu intinya merendahkan syariat secara umum jadi asalkan dia mau bisa berfatwa, gak usah haji Asalkan sesuai dengan kemauannya Sesaat mengatakan harus haji, ikut saya Bisa saja ngomong begitu Jadi bukan ciri khas haji atau tidak haji Jadi bukan ciri khas Islam liberal Apakah dia haji atau tidak haji Jadi Islam liberal banyak yang haji Islam liberal banyak yang tidak haji Islam liberal ada yang sholat Islam liberal ada yang gak mau sholat Islam liberal ada yang mau minum khamer Ada Islam liberal yang minum khamer Karena intinya bukan masalah itu tapi ada satu keyakinan yang sudah dibangun bersama-sama Islam Liberal itu tersimpulkan dalam satu mana merendahkan Islam. Karena tujuannya, karena Islam Liberal intinya menyamakan nanti agama, semua agama benar, mereka berhak mendapatkan apa surga dari Allah. Sebab ini paling berbahaya. Bahkan ada dikukuhkan yaitu beda-beda baju saja. Jadi Kristen, Yahudi, Islam itu ya hanya beda baju saja. Artinya, dia berhak masuk surga. Iya, Yahudi berhak masuk surga. Ini kan paling pelajarinya tidak. Artinya, bapak-bapak besok bisa masuk gereja semuanya. Kan di surga di gereja ada surga kan? Besok masuk agama Hindu. Besok lagi masuk agama, Insyaallah. Inilah yang dibangun oleh mereka. Nah itu dalam kaitan seperti ini. Artinya ya harus juga. apa-apa nah, kalau lagi perlu haji. Jadi masalah haji bukan haji bukan ciri khas Islam liberal. Jadi Islam liberal biasanya merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan hukum-hukum Islam. Dengan dengan bahasa hak asasi manusia, hukum kisos dikritik, hukum cambuk perzinaan dikritik, hukum rajam dikritik, potong tangan dikritik, poligami dikritik, tolak bagi laki-laki dikritik. Alasannya bahasa pembelaan kepada wanita. Di Cerebon ada katanya tokoh besar kiai liberal, tapi disebut sebagai reformis fikih wanita. Fikih apa yang ingin dibangun? Ini ada di Cirebon itu, hati-hati. Cirebon itu Masya Allah subur hal-hal yang begitu tuh. Cirebon dan tetangga Cirebon. Ya kan dia gede, di daerah kuningan. Di Cirebon kemarin juga muncul-muncul begitu. Jadi kalau muncul akhidah-akhidah sesat, aliran adat sesat, itu kecil dibanding ini manusia liberal. Itu yang pakai imamah, pakai jubah barangkali. Atau pakai gelar pondok bapaknya, itu yang berbahaya. Atau pakai organisasi masyarakat gede. Hati-hati itu. Ngeri itu, musibah. Jadi liberal ya liberal, biarpun dia pakai jubah, liberal sebab orang munafik itu kalau suka-suka, ya, besok pakai belangkon, besok pakai peci hitam, besok pakai pucuk, baik imamah, besok ya, enggak oh, ya. penting baji, yang penting aku lagi suka-suka. Orang munafik itu liberal. Jadi jangan, ada pun duduknya, ya sesaat duduk di pos polisi besok di pos kampung, besok di masjid, besok di kursi kepresidenan, kalau perlu, besok di kementerian, besok ini lihat, penginnya tu mau, siap ada pendaftaran menteri di pinggirnya. Jadi dewan dengan dewan, jadi kiai dia juga daftar, jadi kiai, jadi macam-macam tu <tuh>. orang liberal itu. Ini jadi ukurannya bukan di pangkatnya, ukuran bukan di pekerjaannya Akan tapi secara umum pemikiran Islam liberal itu seperti itu Asal tahu saja di Cirebon ada namanya Fahmina Terang-terangan saja itu Kita mencoba baca, membaca, membaca, kita ulang-ulang semoga salah baca Kita baca di webnya, selebaran-selebarannya Kita ulang-ulang kita baca, masih saja berat innalillah. Oh jadi benar-benar Memang dia tidak pakai label liberal Bahkan ada sebagian dengan marah, buya itu bukan liberal. Liberal itu bukan sekedar nama, tapi pemikiran. Biarpun pakai gelar Islam, tesokuf, ahli sunnah, tapi kalau pemikirannya liberal ya itu yang kita perangi. Masalah nama gak penting. Tapi itulah pemikiran penggerak Islam liberal sudah merambah kemana-mana, di cirebon hati-hati. Jadi kalau nyekolahkan anak-anak, wahai para ibu-ibu, para bapak, jangan buang duit saja. Tolong diperhatikan di mana anak kita akan sekolah Sudah ngabisin duk, tak taunya anak kita jadi musuhnya Rasulullah Bapak, Ibu, dosa, masuk neraka bareng sama anak Ini saja Kemudian masalah uh, Seorang meminang pacar Yang dilarang meminang itu meminang orang yang sudah dipinang Kita ingatkan bahwa pinangan atau tunangan itu belum menghalalkan Misalnya seorang laki-laki meminang Meminang itu maknanya janji menikahi Dengan dimusyawarahkan dengan walinya Yang punya hak Misalnya seorang laki-laki Pengen meminang seorang perempuan Itu maksudnya apa? Ada janji menikahi dengan keluarganya Walinya perempuan ditanya Keluarganya ditanya Saya akan menikahi putrimu Diterima, saya terima Itu khidbah kalau khidbah seperti itu, ingat, khidbah belum menghalalkan. Dalam pertunangan haram, hati-hati, sering orang terjumus gara-gara tunangan. Gara-gara tunangan, seolah-olah sudah jadi istrinya, pergi ke sana kemari, melakukan dosa haram, na'utubillah, nikahnya gak bakal barokah. Jadi justru di saat pertunangan, kita harus hati-hati. Di saat pertunangan, semakin jaga, tolongin. Bahkan ada sebagian masyarakat di Cirebon itu, kalau sudah tunangan, mau nikah itu, calon laki-laki suruh nginep di tempatnya perempuan musibah ini ya biar tahu keadaan dan sebagainya nah utubillah laki-laki dengan perempuan itu min plus di saat sepi bisa terjadi yang diharamkan oleh Allah apalagi oleh setan dikelabui apapun bentuknya kan kamu bakal nikah lakukan aja. ngapain tunda-tunda melakukan yang haram musibah, pertunangan belum menghalalkan justru di saat pertunangan setan banyak berkiprah di disitu Para bapak pun kalau sudah anaknya diminta Misalnya saya punya anak perempuan Diminta, sudah tunangan Itu kadang-kadang jadi lemah bapak itu Calon laki-laki itu mau jemput Mau dilarang, sudah tunangan Mau diizinkan, belum nikah Akhirnya apa? Dukungan, istri ngomong Biarinlah sekali-sekali hmm. Keluar bener Akhirnya, na'udzubillah Gara-gara tunangan, hati-hati Jadi tunangan belum menghalalkan Tunangan, pacaran Pertanyaannya, bagaimana kalau saya meminang orang pacaran Jawabnya, nyapain minang orang sudah pacaran Merendah itu, jangan mau oh, Orang sudah pacaran mau dipinang ya. Memangnya gak ada perempuan lain B Begitu jawabnya, barangkali harus begitu Kita bikin tes, agar adik-adik putri kami menjaga kehormatan Cobalah, adik-adik putri Kita tanyakan kepada adik putra kami Ada dua wanita, cantik-cantik, solehah-solehah Kaya-kaya, anaknya orang alim, orang alim, orang soleh. Tapi yang satu punya pacar, yang satu tidak. Sama-sama cantik loh ya, sama-sama kaya. Coba pilih yang punya pacar atau yang belum. Jadi pacaran itu menjadikan rendah nilainya ya. lihat jawabnya Ini yang jawab laki-laki langsung tuh. Bukan kami yang ngomong ini, anak-anak yang muda itu ya. Milih yang belum pacaran. Tambah lagi, ada wanita solehah berbakti ke orang tuanya. Ya satu sama solehah berbakti ke orang tuanya, rajin solat, rajin solat. Tapi yang satu itu, masya Allah, bajunya rapat rapi. Yang satu tu bolong bolong. Pilih mana? Yang bolong bolong atau yang rapat? Alamat sama rapat. Jadi cantiknya tetap seperti itu yang rapat. Ya. Tambah lagi, ada anak perempuan masya Allah solehah, katanya ahli ibadah bakti ke orang tua. Yang satu juga solehah baik bakti ke orang tua. Tapi yang satu itu ganjjennya. Kalau ada laki-laki mau yang lihat saja lirak-lirik sana tu, lihat. Yang satu matanya kalau jalan merunduk ke bawah pilih mana? Sufliat. Yang cantik begitu lihat, adik-adik putri -adik kami itu yang cantik sudah, yang ngomong laki-laki sudah. Peres ya. Sama lihat mau dibinang oleh laki-laki dua calon laki-laki, ganteng-ganteng, soleh-soleh, baik-baik. Tapi yang satu tu masya Allah. Masyaallah kalau ngomong itu datang ke rumah Anda itu dengan sopan matanya di bawah yang satu tuh sambil memperhatikan lora-lorok matanya cejelalatan itu kira-kira pilih yang mana yang runduk atau yang jelalatan ya, makanya kalau ke rumahnya orang yang sopan adik-adik kami ini yang benar matanya ini ya dijaga kayak begitu-begitu jadi pacaran itu adalah bukan tunangan kami menghalau untuk pacaran karena pacaran itu sebab terjerumus dalam zina itu karena gara pacaran Mungkin 100% ya Kalau tidak 99% terjadinya perzinahan itu karena pacaran Gak ada orang zina langsung ketemu Zina, gak ada itu Hanya perempuan murahan yang dijual itu saja perzinahan. Tapi terjadinya kepresennya perzinahan itu karena pacaran Sering bertemu, meningkatkan kemaksiatan Mulai dari jalan bersama, kemudian pegang tangan Kemudian sering ah, akhirnya sampai naudzubillah melakukan zina Jadi kalau ada Orang sudah pacaran, lalu kita meminangnya, ya sah-sah saja tunangannya karena pacaran bukan tunangan. Tapi ya carilah yang lebih baik ya. Jangan sampai orang pacaran, kalau sudah mau pacaran artinya hatinya bersama orang lain nanti. Susah untuk di, biarpun pacar, biarpun yang menikah itu lebih bagus, dia akan mengatakan apa? Selalu ingat, coba saya nikah dengan dia. Coba, enak enggak? Anda menikah punya istri terjadi konflik. Akhirnya Pak, Bang itu tahu enggak, Bang? Itu dulu bekas pacar saya. Maksudnya ngomong apa? Kalau saya nenggak dengan dia enak tuh, rumahnya akan gede, mobilnya wah. Abang mulai dulu sepeda, terus ya. Lihat mulai banding-bandingan, tuh enggak enak tuh pokoknya. Kalau menikah dengan orang yang pernah pacaran itu adalah enggak enak. Cari yang tidak pernah pacaran. Makanya jangan pacaran, biar jadi pilihan ini saja. Jadi bukan termasuk yang haram itu ya. Yang diharamkan adalah meminang orang yang sudah dipinang. Layah tubuh ahadukum ala khidbati ahi. Yang terakhir adalah hukumnya uh, istiqomah ya. Yang istiqomah itu memang harus memerangi. Sedikit tapi istiqomah. Sehingga pangkat karomah yang paling besar itu istiqomah. Tidak usah banyak-banyak. Makanya kita menganjurkan bangun malam itu ala kadarnya saja. Jangan terlalu berlebihan tapi hanya seminggu aja Habis itu bubar, capek Yang ngajak ngomong itu setan Jadi yang bisa rutin istiqomah Sholat malam berapa? Di saja Saya pengen sholat malam itu 5 rakaat atau 7 rakaat. Bagus, tinggal memperbanyak niat saja 2 rakaat hajat, tahajud 2 rakaat adalah sholat istiqoroh 2 rakaat apa plus nanti masya Allah Witir, beres Jadi niatnya yang banyak, gak usah banyak-banyak Kalau banyak jamin istiqomah enggak. Kalau tidak tuh setan yang ngajak. Ada orang bangun malam pertama, masya Allah, semangat. Baru dengar dari pengajian keutamaan bangun malam. Lalu dia langsung malam itu sholat 30 rokaat. Hebat bener. Subhanallah. Kiat sholatnya 30 rokaat. Besok itu mau bangun, mau bangun. Kata setan mau ngapain? Mau bangun setan. Ngapain? Mau sholat. Eh inget dak kemarin 30 rokaat? Iya capek tidur aja lagi. Ingat capeknya. Pokoknya biasanya setan itu yang ngajak banyak-banyak ibadah itu biasanya justru setan. Tapi orang kalau istiqomah itu ningkat dikit-dikit. Habis tujuh rokaat kok kuat satu tahun? Tambah tahun depan sembilan rokaat. Tambah, Masya Allah, istiqomah. Ya? Jadi termasuk kalau melakukan sholat fardu, diupayakan istiqomah ambil waktu yang tepat. Jangan buru-buru ya, buru-buru tuh ditahan ya. Misalnya sedikit kalau kita mau buru-buru, itu adalah ditahan. Ditahan biar khusuk ya, karena sholat khusuk itu sholat pada waktunya bu, kita sering ingatkan bagaimana kita sholat khusuk sholat pada waktunya, Maktunya, maksudnya apa? sholat di waktu sholat jangan sholat waktu masak atau sholat lagi nonton sinetron, dijamin tidak khusuk karena waktu nonton sinetron kok sholat, bingung ya waktu masak kok sholat ada bau bawang, astaghfirullah tak taunya setelah ke dapur bawangnya tetangga ya kan, pokoknya kalau lagi masak Matiin dululah ya HP bunyi ganggu Lagi nonton sinetron Ada sebagian adik-adik itu Sholatnya lagi nonton sinetron gimana bisa kusuk Rajin sholat tapi Hobi sinetron Sholatnya bukan waktu sholat Tapi lagi nonton sinetron Bahaya ini Jadi mau sholatnya tuh bingung wuduknya nunggu Kalau ada pesan lewat Kalau ada pesan lewat langsung ke kamar mandi Ngambil air wuduk andoknya dicangklung di leher Datang lagi berdiri di depan televisi Kalau sudah ada pesan lewat lagi Lari langsung ambil makna Balik lagi karena senatoranya sudah main lagi ya Sambil masang-masang makna itu Kalau sudah ada pesan yang lewat Langsung Allahu Akbar walhamdulillah Baru dapat satu rokaat Senatoranya datang lagi Ayo Kira-kira gimana Jadi caranya adalah dimatiin Ambil waktu yang tepat Khusus untuk sholat Termasuk kalau lagi jaga tolong bayangkan sholat lagi jaga toko Assalamualaikum bu, ya Allah mau beli apa itu jangan-jangan beli besar eh. kalau mau sholat pesan sama orang suruh jaga lagi sholat kasih tahu tulisi lagi sholat, kalau memang butuh bakal nunggu ini adalah termasuk cara bagaimana kita bisa khusus sholat, dibantu dengan cara-cara dohir, lebih dari itu minta kepada Allah karena kekhusuan itu pemberian dari Allah pemberian, jadi setelah kita minta nanti oleh Allah akan diberi Baik ini ada beberapa pertanyaan Bagaimana hukumnya Memelet orang untuk jadi pasangannya Ilmu sihir itu haram Ada ilmu pelet ya, mau dikasih ilmu pelet Ada orang pernah datang Buya, tolong kasih saya ilmu pelet Istri saya itu bangkang terus dengan saya Pengen saya kasih ilmu pelet Biar cintrong sama saya aduh Ada ilmu pelet itu ada Ilmu peletnya Rasulullah itu ada Gampang kalau pengen punya ilmu pelet satu tok ilmu ada? mau diambil ya ijazah ijazah ilmu pelet yaitu akhlak yang baik kalau akhlaknya baik itu bakal seneng nanti orang bakal senang orang kagum bilang kok ilmu pelet ya kumat kami cari wetonnya selosok liwon akhirnya langsung tulisannya namanya dikubur diadapkan ngujur ke utara Lalu malam-malam membaca doa sampai seratus kali Digigit nyamuk pun tidak kerasa dia Demi peletnya itu ya. Bukan Tidak pakai pelet-peletan Pelet itu adalah akhlak yang mulia Kita itu tidak ingin orang itu mencintai kita Bukan karena dari kebaikan kita Bayangkan kalau sudah istri dipelet Peletnya kok bukan dari akhlak yang mulia Bisa dolem kita Karena istrinya patuh Istrinya manut istrinya tunduk, bisa saja doleh, bisa maunya sendiri kita itu, hawa nafsu kita jadi gak usah pakai ilmu pelet-peletan awas hati-hati itu, apalagi kalau sudah ada hubungannya dengan pendukunan, bisa saja mengeluarkan kita dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala gak pakai pelet-peletan, selesai jadi gak boleh, jangan pakai pelet kalau pakai pelet, akhlak yang mulia sering ngaji, nanti sama Pak Haji diambil menantu tuh sudah lah, beres nggak usah buaya, wanita sedang odur mengikuti majelis seperti ini, wanita dalam keadaan haid boleh menghadiri majelis semacam ini, tidak ada alas, tidak ada larangan menghadiri majelis yang semacam ini, boleh menghadiri majelis asalkan tidak di dalam masjid sana, kalau di sini ngadakan majelis, membaca solawat boleh, membaca doa-doa yang diajarkan boleh, dalam keadaan haid itu boleh-boleh saja, boleh apa nggak motong kuku dan rambut pada saat haid, memotong kuku rambut saat haid itu adalah begini ceritanya. Orang itu suruh mandi besar Itu untuk sholat kan Ibu kalau lagi head boleh sholat enggak Agar bisa sholat bagaimana Man? Mandi kan Orang habis bersenggama Boleh sholat enggak Harus mandi mandi besar. Jadi maksudnya mandi itu Untuk sholat. Agar sholat kita itu dengan membawa Anggota tubuh yang Suci Jika Kalau mandi enggak boleh tertinggal Saya ingin tinggal hidung saya enggak usah saya mandiin Enggak sah harus sekucur tubuhnya itu di jadi maksudnya mandi besar itu ibu bapak agar para bapak ibu sholat dengan membawa anggota tubuh yang sudah disu siken sekarang kita pengin tanya kalau kuku dipotong dibawah sholat enggak? rambut dipotong dibawah sholat enggak? kalau enggak dibawah sholat ya enggak usah dimandiin ngapain dimandiin kan? ya sudah dibuang aja kadang-kadang orang salah paham di sini. Kalau ada potong kuku, wajib dimandiin. Bukan wajib sunnah saja. Ada riwayat lemah yang diambil oleh Imam Bojali. Jadi gak harus dimandiin. Sehingga bingung ngurusi rambut. Rambutnya hilang ribut sama suaminya. Bang, rambut saya kemarin hilang disapu. Nari gara-gara rambut. Potong kapan saja. Cuman dianjurkan kalau motong, jangan waktu head. Kalau terpaksa sudah panjang, kakunya, tangannya di hari head, potong saja gak apa-apa itu. Bukan tongonnya, rambutnya bukan Jadi dipotong gak ada masalah Orang sering paham, ini fikih yang sering salah paham Karena tujuan mandi besar itu Agar kita sholat dalam keadaan Anggota tubuh kita sudah disucikan Kalau kuku sudah dipotong ya gak ada masalah Tapi kalau kuku biarpun panjangnya 5 meter Kok belum dipotong wajib dimandikan Semuanya Punya rambut 5 meter itu ada di Bukines Itu ada aneh tapi nyata itu ya Itu ada orang rambutnya panjang kok untungnya ya Kalau seandainya dia orang Islam Dia wajib mandi besar ribasof rambutnya semuanya. Jadi enggak usah ya. Ini sering orang salah paham dalam hal semacam ini. Boleh potong rambut makruh saja ya. Makruh itu tidak sampai dosa. Kemudian ada lagi mohon kiranya bisa mendapatkan jodoh soleh dan salehah. Amin insyaallah nanti doa. Adapun nasihat yang sederhana, kalau pengen mancing itu seleranya ikan jangan selera Anda. Kalau Anda ya, kalau Anda pengen mancing ikan itu seleranya ikan. Paham ya? Sederhana ya. Kalau ikan itu senengnya cacing Biarpun pun Anda jijik dengan cacing enggak boleh. Harus cacing ada orang seneng bakso sama lombok, Masa mancing pakai lombok, bisa ndak ikannya? Pakai pentol bakso ya nggak dimakan sama ikan. Harus pakai selera ikan, bukan selera yang mancing. Selera mancing seneng seneng sama sate sama nasi jambla nggak bisa untuk mancing tuh. Jadi kalau mancing itu selera ikan, yang pengen anak solehah harus ya jadi baik dulu dong. Seleranya anak solehah itu kayak apa kan begitu? Yang pengen laki laki soleh harus berubah dulu dong. Karena Anda itu ibaratnya ya kayak mancing Saya pengen laki-laki yang soleh Bener dulu, kerjaan gak karu-karuan Baju gak karu-karuan, pengen laki-laki soleh Kan susah Jadi kalau pengen dapat ya selera yang kita cari Anda pengen soleh, Anda solehah Yang pengen solehah Berakhlak yang baik Ada Assalamualaikum Orang yang menanjangkan Kain Apakah Celana, gamis, jubah Adara perbuatan Isbal itu katanya dosa Mohon penjelasan, baik bagi kaum laki-laki saja Bagi kaum laki-laki Itu ada hukum memanjangkan Baju, baik itu celana atau gamis melebihi dari mata kaki Kalau perempuan tidak apa-apa, bajunya nyeret ke, ke, ke, ke, ke tanah pun tidak ada masalah Karena umum, umum salamah juga punya Baju semacam itu, bahkan semakin tertutup Semakin bagus kalau wanita Akan Tapi kalau laki-laki Uh, ini ada perbedaan ulama Kalau ada orang memanjangkan bajunya Sampai mata kaki Maka ada dua pendapat yang satu mengatakan haram Tapi sebagian lagi mengatakan makruh Dan yang mengatakan makruh ini lebih jelas Dari segi dalil katanya disebutkan dalam hadis itu Begini, orang yang musbilun Atau al musbil Apa musbil izah rohu, Orang yang memanjangkan rambut Apa, bajunya ada lanjutannya Khuyala'a Karena gaya kesombongan Kalau hanya sekedar memanjangkan tanpa ada niat sombong Dengan model Maka gak sampai haram Yang diharamkan adalah Dipanjangkan sampai gawah bawah dalam irama sombong Selagi tidak dalam irama sombong Sebagian ulama mengatakan Itu hanya sekedar makruh Kemudian uh, sebagian lagi mengatakan haram Jadi begini paling bijak Kalau bisa anda pakai sarung Agak sedikit tinggi Pakai gamis di sedikit tinggi sampai mata kaki kalau anda melihat orang bajunya sampai bawah mata kaki Jangan serta-merta mencaci Itu bijak ya Jadi anda kalau mau pakai baju, sarung Tolong sedikit diangkat Kalau sudah diangkat gak ada yang nyalahkan anda Sisi lain Kelembutan hati anda, kebijakan anda Hadirkan kalau melihat orang Kok bajunya turun sampai bawah Gak usah suudon. Karena ada ulama yang mengatakan Cuman makro Tapi kalau anda haram, biji Gak sah sholatnya ini ada sebagian orang bingung tuh, ilmu seolah-olah dia saja yang punya, yang orang lain goblok semuanya tidak tahu. Insya Allah. ini ada orang-orang begitu. Jadi hukumnya makruh kebanyakan ulama. Assalamualaikum. Uh. Habis maghrib san, kenapa habis maghrib santrinya tidak membaca dikir yang misalnya astagfirullah sampai arhamar rahim kalau bacakan saya ikut dikir dari rumah. Oh, baik. Ada usulan dikir dibuatkan memang kita sudah merencanakan untuk zikir ba'dal magrib itu ada Al-wirdul Fatih, rikit ringan itu ya. Karena ada dikir ringan pendek itu wirdul Fatih itu ya. Itu insyaallah nanti ada direkamkan suaranya yang yang fasih seperti minta ke ustaz-ustaz yang fasih suaranya biar, direkam, biar direkamkan Al-wirdul Fatih. Ya, insyaallah terima kasih. Memang ada ratibul hadrat, ada wirdul Fatih, ada Wirtul Latif ada namanya Rabbidul Atas banyak ya Alhamdulillah terima kasih insyaallah ini tolong diperhatikan oleh Para santri akar radio kita ada itu Benarkah cara menyisihkan Waktu untuk Allah seperti meninggalkan keluarga Duniawi total untuk akhirat Dengan waktu tentu 3 hari 1 minggu 1 bulan 4 bulan 1 tahun Ini bagaimana tidak harus Seperti itu semampunya Tidak harus 3 hari kuruj keluar 7 seminggu keluar Ya Itu hanya cara saja ya cara yang dihadirkan oleh sebagian masyarakat Jamaah Tabligh, Jamaah Tabligh menganjurkan bukan wajib kok itu, yang mengatakan wajib keluar dari syariat Nabi Muhammad karena kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, tidak wajib dengan tiga hari keluar. Kalau mengatakan wajib tiga hari keluar berarti orang maksiat semuanya. Jadi yang dianjurkan oleh Jamaah Tabligh itu anjuran agar kita terjun di dunia dakwah tiga hari, enam hari, empat puluh hari itu adalah anjuran saja. Kalaupun mampu, kalau ndak yang namanya sunnah, yang penting keluar berdakwah. Ya kalau kita setiap hari tidak pernah ndak ada kurut. Kalau ustadz itu ndak ada kurut 3 hari, kurut ya terus nggak ada hentinya ya. Masalah dakwah cuma 3 hari atau seminggu, nggak ada batasnya ya. Kurut setiap hari. Jat ustad satu di kampung itu, mulai dari kiai-kiai -kia yang ada di sini, kiai ya para ulama, para kiai-kiai itu kurutnya bukan 3 hari saja. Berapa hari? Setiap hari sampai mati itu kurut terus. Harusnya begitu. Hanya makna kurut itu adalah harus dimaknai makna keluar berdakwah biarpun ke tetangga sendiri. Adapun yang diprogramkan uh, oleh jamaah tabligh itu sesuatu yang bagus saja, tapi jangan dipaksakan. Jangan sampai 40 hari meninggalkan anak lalu tidak dikasih nafkah haram dosa. Kaya dakwah tapi buat dosa. Tapi itu program bagus karena yang muasnya jamaah tabligh adalah juga seorang sufi, seorang ahli tasawuf yang sangat baik. Maka itu pun harus disesuaikan dengan kemampuan Jadi bukan berarti harus 40 hari Bukan harus tahun semampunya Kalau 1 jam ya 1 jam ya Menyisihkan waktu Tapi tidak harus 3 hari 6 hari gak boleh, Tidak ada keharusan semacam itu Sakit jamaah Bolehkah air aqua Digunakan untuk bersuci dari Hatas kecil hatas besar Jawabnya jamaah Boleh tidak air aqua buat butuh Boleh karena masih asli Tidak ada campuran macam-macam ya jadi boleh jawabnya, yang jama, yang jawab adalah jamaah juga. Itu sudah jelas, ada koidahnya, pokoknya air asli ya. Bukan air susu, air kopi, air teh ya. Ya itu, asalkan air itu masih asli. Air aqua itu asli, disuling dari airnya, mata airnya. Lihat, disebutkan dalam promonya, air air apa? Dari air air sumber mata air yang begini-begini. Asli itu, tidak ada campurannya. Kalau ada campurannya, namanya apa? Teh botol itu nanti ya. Jadi tidak boleh itu ya, kalau teh botol tidak boleh, sudah bercampur. Jadi aqua boleh. Jadi kalau ibu mau mandi besar yang bertanya, ingin saya mandi besar pakai air isu, air apa? Air aqua, boleh. Tapi ya, sayang duitnya ya. Nggak usah mandi aja pakai aqua. Sebenarnya bagaimana hukum menikahi wanita yang kelima dan seterusnya? Yang kelima? Yang ada di dalam syariat Islam itu, laki-laki menikahi wanita sampai empat istri. Itu pun ada aturannya bukan hanya asal kawin ya Kawin satu itu tanggung jawab Menikah dua lebih gede tanggung jawabnya Jangan senang nikahnya saja Tanggung jawabnya tidak Maka itu sebetulnya daftar masuk neraka Kalau ada suami senang nikah saja Tak taunya istri keduanya taruh di gunung Naknung sana Dikunjungi sebulan sekali Masya Allah Karena pengen menghibur istrinya dibelikan televisi Gak pernah dapat pendidikan Istrinya belajar dari senetron Anaknya jadi setengah setan Masuk neraka itu bapak jadi menikah itu adalah beban kewajiban, nikah satu kewajiban, nikah dua lebih berat. Kalau sudah berbicara tentang kewajiban, jarang orang mau nikah dua itu ya, jarang orang mau nikah tiga itu. Tapi kalau sudah bicara hawa nafsu, waduh musibah. Sebab hawa nafsu dimana-mana, ammaratun bisu, mengajak yang jelek. Kadang-kadang hawa nafsu bahasanya untuk dakwah, para ustadz. Untuk mempermudah urusan, ya... Kalau kata guru kami Habib Abdullah Barun Jangan nunggangi dakwah untuk menuruti Hawa napsumu, kalau mau kawin, kawin saja Tapi kalau sudah pakai bahasa dakwah Bahasa ini, bohongnya ya Pernah kami mengambil satu cerita Penutupnya Ada waktu orang Bosnia, ini guru kami yang datang Dan cerita, ada orang Bosnia kan setelah Diberantai oleh Serbia Banyak wanita-wanita yang terancam Kehormatan mereka, sehingga diungsikan Ke negeri Arab sana Sampai di negeri Arab dijaga akan tapi juga ditawarkan barangkali ada penduduk Arab yang ingin menikahi orang-orang Bosnia itu dipersilahkan. Akhirnya Masya Allah banyak orang-orang yang ingin membela orang wanita-wanita muslimah Bosnia itu. Akhirnya ada orang yang sudah punya istri datang. Saya panitia, saya ingin menikahi salah satu dari orang Bosnia. Ini kakak beradik. Oh bagus, bagus. Alhamdulillah terima kasih. Kamu punya apa? Saya punya kekayaan banyak. Kira-kira bagaimana dengan istrimu ini yang baru ini Yang dari Bosnia nanti kira-kira Insya Allah akan saya hormati Wah Bagus, mengurangi beban pemerintah Yang menampung Orang Bosnia Bahasanya adalah untuk menolong ya Bahasanya untuk menolong, akhirnya Dilihat di data Setelah di data dilihat, rupanya Orang Bosnia itu sudah habis Akhirnya, oh ya sudah kalau orang habis Terus musyawarah panitia ini Karena kelihatannya orang ini benar-benar orang baik Pengen nolong, ya sudah Akhirnya disampaikan, wahai saudaraku berdua, terima kasih atas kedatangan Anda, Anda orang baik yang akan membantu kami. Tapi sayangnya, orang Bosnianya itu sudah habis, Bosnia kan cantik-cantik ya? Yang tersisa adalah orang kulit hitam dari Somal, gimana? Apa langsung, aduh makasih kalau begitu, pergi, bohong mau bantunya ya? Jadi kalau mau nikah-nikah saja tapi jangan pakai nunggangi syariat dakwah ini. Itu kita punya guru marah, kadang-kadang hawa nafsu. Jadi nikah dua itu beban, harus adil, senyum beda tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menikah dua. Lah, maka dari itu kalau melihat poligami itu jangan melihat sisi syahwat. Kalau lihat sisi syahwat, lihat kayak barat. Laki-laki dalam Islam itu mengumbar hawa nafsu. Tidak tahu beda cara aturannya di dalam Islam itu laki-laki yang memberi nafkah kan. Makanya lelaki menikah dua, tiga itu sebetulnya dia harus punya tabungan nafkah. Jadi harus benar ini, bukan hanya asal kawin saja. Ini Islam itu indah. Makanya yang menodai Islam itu kadang-kadang yang pelaku Islam. Tapi ingat, poligami ada. Tapi, tapi kalau, kalau nikah istri kelima, enggak ada itu. Hmm. Kenam, ketujuh, enggak boleh itu ya. Jadi nikah itu paling banyak empat, tapi harus adil. Bukan hanya sekedar Kadang-kadang pakai bahasa yang merendahkan syariat Kawin empat adalah sunnah nabi Masya Allah Innalillah Sunnah nabi maksudnya sesuatu yang pernah dilakukan Nabi Muhammad iya, ya, tapi buat, buat anda ada. Belum tentu sunnah, bisa saja haram Sebab nikah dengan satu istri Saja ada yang haram Ada orang dolem, kurang ajar Gak bener, mau menikahi seorang perempuan Niatnya busuk, pengen mengambil hartanya Nikah jadi haram kan jadi nikah satu, satu saja bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Nikah dua, tiga bagaimana? Sama, lebih berat lagi. Jadi jangan langsung sunnah, sunnah, sunnah. Akhirnya terjadilah pernikahan yang tidak karu-karuan. Jadi nikah empat itu terakhir. Lima tidak ada. Kemudian ada lagi. Pertanyaan belum dijawab masalah. Masalah bengkel ya, membasuh tangan sampai siku ya, oh iya betul, membasuh tangan sampai dan tangannya ada oli, baik, oli itu adalah jenis cair ya, oli itu jenis cair, kalau oli yang tidak mengendap, biarpun licin di tangan atau minyak, licin di tangan, kayaknya air tidak nempel, itu tidak berbahaya karena Sesuatu yang dari benda cair, itu tidak menghalangi air. Jadi misalnya di tangan kita ada bekas minyaknya, lalu kita mau berbuduk, kayaknya air gak nempel kan? Ngelompat-lompat begitu, itu dimaafkan gak ada masalah. Karena itu bukan ain bukan sesuatu bentuk yang menghalangi. Cuman ya masa nanti pakai sholat dengan oli ya sabunan dululah, kan begitu. Tapi yang jelas kalau dari benda cair, minyak atau oli, bensin yang nempel di, di tangan kita itu tidak menghalangi air, tidak ada masalah, asalkan tidak berubah ya airnya kalau olinya hitam ya merubah air jadi nggak sah nanti. Jadi kalau bekas oli kan ada sebagian oli yang masih jernih kan, masih bagus seperti minyak lain, minyak goreng atau minyak tanah itu kan susah dihilangkan bekasnya, tapi kan tidak ada warnanya maka itu tidak ada masalah dimaafkan. Tapi kalau sudah ngendap Uli tap-tapan yang sudah lama Itu kental begitu ya Itu yang menghalangi adanya air Itu sudah berbahaya Tidak diperkenankan Tapi kalau masih cair ya Endapannya itulah ya. Kalau endapannya terus kental Ngumpul di tangan Tapi kalau masih cair Tidak apa-apa Baik ini ada minta doa Al-Habib Hashim Esgab Dan juga kemarin Habib Musin ya Bahaleka ya Sekarang Habib Hashim meninggal dan juga kemarin Habib Ahmad bin Salim Al-Kaf juga dari Cirebon dan juga wafat Husin bin Alwi Aska. Semoga ini Allah memberikan pengampunan kepada beliau, memberikan yang ditinggal kesabaran dan menjaga keturunan beliau-beliau sehingga tetap menjadi orang ahli iman, ahli akidah yang benar. Senfuka Allah mengampuni dosa kita semua, orang-orang yang telah mendahulu kita. Dari nenek moyang kita, semoga Allah mengampuni mereka dan juga ini ada yang minta doa. Salah satu dari jamaah sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan semoga kita semua yang sakit diberi kesembuhan, baik itu sakit lahir atau sakit batin, berkelah dan juga diantara keluarga pesantren atau yang pernah membantu pesantren mungkin ada yang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau-beliau Jika ada permasalahan dalam rumah tangga Siapapun dari kita Semoga Allah memudahkan untuk menyelesaikannya Dan semoga Allah juga memudahkan Pembangunan pesantren ini Anda Pondok putri harus segera ke belakang Pondok putranya akan digeser lagi Jadi semoga Allah memudahkan semuanya Allah mengirim orang-orang ikhlas ya Yang tidak, ikhlas, tidak usah dekat-dekat Kemudian semoga Allah memudahkan Pelebaran tanah kiri-kanan ini ya Semoga Allah membukakan hati kita minta kepada Allah uh, uh, Harus tawakal ya Harus nyerah kepada Allah Nyerahnya jangan-jangan nyerah ragu ya Serahkan ya Para jamaah kita ingin satu jamaah saja yang tawakal yang sangat tawakal Yang lain Alhamdulillah kalau banyak Seandainya satu jamaah yang tawakal benar Meminta kepada Allah langsung dikabul nanti Bahkan terbeli tanah kiri kanan Sehingga masjid ini semakin gede ini saja semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua akidah kita berkatilah Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ir rahman ir rahim maliki yaumiddin salatun wa salamun 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah, ya Allah bersihkan hati kami dari kemunafikan dan jagalah kehormatan kami, Ya Allah. Ya Allah, berjadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersuci yang menjaga kesucian lahir dan batin kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah jadikanlah kami semua adalah ahli taubat Ya Allah, satukan hati kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu Jadikanlah kami para suami-suami yang semakin hari semakin mencintai istri-istri kami Dan jadikanlah para istri semakin hari mencintai suami mereka Dan yang belum menikah, mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau rizai Ya Allah, orang-orang yang kau muliakan yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat Ya Allah, berikan kepada kami hati yang kana'ah Hati yang puas dan mudah bersyukur kepadamu, Ya Allah. Dan jauhkan kami dari hati yang tamak dan jadikan hati kami hati yang sangat bertawakal kepadamu. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari segala malapetaka, Ya Allah yang hadir tempat ini, ya Allah, jika punya masalah, selesaikan, ya Allah mudahkan segala urusan mereka yang belum hadir, ya Allah, ya Allah, kiring hati mereka untuk mencintai majlis yang semacam ini, ya Allah, sehingga mereka bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang telah didapatkan oleh yang hadir pada saat ini ya Allah, ya Allah, ya Allah lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ritomu, ya Allah jika ada yang sakit, sembuhkan jika adik-adik kami yang lagi melakukan ujian, Ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat kemudahan dalam ujian, Ya Allah, Ya Allah, dan kiring iri, Ya Allah, berikan tuntunan, bimbingan kepada mereka untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih bermanfaat dan selamat. Ya Allah, Ya Allah, jadikan kami orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kami dan berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman mati dalam keadaan iman mati dalam keadaan iman ya Allah iman jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammad rasulullah rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala ali washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah